Jenny? Halo. Hai, iya Jen, ada apa? Iya nih gue baru aja balik dari Bandung. Uh, enggak sekarang for good kali ini. Hmm, uh -uh. uh, ya boleh, boleh. Ya udah atur aja Ntar mau ketemu kapan, kabarin gue weekend ini kayak kosong sih. Heeh. Uh iya -uh. ya, ya. Ntar kabar-kabarin aja ya. Oke deh, bye! Bagian tuh deket kok, cuman 2 jam dari Gambir ke Bandung. Bosen banget, tapi 2 jam di kereta nggak bisa ngapa-ngapain. Hmm. Tapi kan di sana tuh bagus banget pemandangannya. Nanti kita kayak bisa lihat pedesaan gitu. Pokoknya relax banget deh. Dan yang paling penting, nanti kan kamu bisa kunjungin aku di sana. Ya, bisa aja sih. Kan ada telepon, ada Skype, ada FaceTime. Jadi tetap bisa ngobrol kita. Hmm, saya pesen taro latte jadi satu taro latte nya yang hot apa ice? yang hot deh ya terus ya katanya itu di situ kita bisa glamping pemandangannya bagus lagi terus nggak jauh dari pusat kotanya kita bisa naik uber atau misalnya kalau mau kita naik angkot aja enggak cikol itu jauh satu jam dari tol jauh banget Aduh nggak nyampe satu jam kok Lagian ya kalau misalnya hari biasa tuh jalanan sepi Udah deh, gini aja. Pokoknya nanti selesai aku magang, kita harus ngerayain bareng sana. Nah kalo lagi low season tuh sepi. nggak banyak orang. Low season? Baiklah tutup dong. Lagian ini kan musim hujan. Mau liat apaan coba. Oh iya. Ya, kasih ya mbak. Aduh deh, kalau gitu kita nggak usah ke Bandung. Tapi, ya kita pergi kemana kek? Ya small trip aja. Kemana ya? Hmm, ke puncak gimana? Puncak? Kita kan bisa lihat teh. dingin, lihat bukit, pemandangannya bagus, bisa foto-foto, masukin Instagram. Aduh, udahlah. Ngapain sih jalan-jalan mulu? Boros banget. Clara. gua Jangan ngambek dong Apartemen gua ya, benar. Makanya. Ya, enggak di tanah ya. Hah? Enggak di tanah, Bang. <laughs> ya, ya, ya, langsung naik. Emang bahagia ya rasanya ya? Iya. Gua ke kafe bentar ya. Oke deh. Lu jalan doang enggak apa-apa? Nanti kita ketemu ya. Ya. Yeah. Oke. Tajam menusuk tak beralasan Kita sudah dingin hati Mudul kita berasal yang memahami Sekian merasa telah menyakiti Kita terlalu terasa Setiap katamu cerminan hatimu Jadikan berarti Jangan sia-siakan Waktu untuk membenci Setup jadikan tujuan kita Hilangkan segala Perdebatan yang siap Untuk membenci I'm not Hai boleh aku duduk? Hmm. Um, tadi aku lihat mobil kamu di depan, makanya aku kesini. <laughs> Gak kerasa ya, setahun itu cepet banget. Um, anyway, akhirnya Januari kemarin aku ke Bandung sama teman-teman. Ku ingat um, kamu pengen banget kesana kan, dan benar kata kamu naik kereta ternyata jauh lebih nyaman daripada macet-macet naik mobil. Hmm ternyata dua jam perjalanan juga nggak sebosannya aku kira. Sampai di sana kita langsung sewa Uber dan habis itu glamping di Cikole, tempatnya bagus banget, benar apa yang kamu bilang. Kamu pasti bakalan suka banget. Harusnya aku bawa kamu ke sana. Aku yang melangkah untuk cinta dan dia yang berlari untuk cinta.